Kemudian murid disuruh meniru apa yang diajarkan guru Pada masing-masing judul tersebut Setelah itu Murid disuruh membaca sendiri Sedang guru hanya sebagai penyimak Bacaan dan pembetul Bila terjadi kesalahan nah, Jadi misalnya guru membaca A, B, murid disuruh menirukan A, B nah, Setelah bisa baca, Nah, dari judul ini Maka murid disuruh membaca sendiri Bawahnya Misalnya juga Ya ja, nah ha misalnya. Sangat bisa mengucapkan ja ja ha, ja ha diulang kalau belum bisa diulang kembali. Ja ha. Karena orang, -orang Yaman mereka biasanya mengucapkan dengan ga. Nah, al-Ragi, nah, al-Ragim. Ini ya, kalau enggak dilatih dari awal nanti jadinya ga. Har juga kemarin kita daurah di Sulawesi. Nah, ada anak yang tidak bisa mengucapkan si Makanya ketika mengucapkan Ustadz Musin Bilangnya utad mutin <laughs> Utad mutin nah. Jadi tidak bisa mengucapkan si Adilatih nah, Kalau bagaimana anak-anak yang gedal Tidak bisa mengucapkan ini Sudah diajari semampunya Mungkin ada huruf-huruf yang tidak bisa Lama-kelamaan insyaAllah bisa Bukan kalau gedal sudah tidak diajari nah Sampai Bisa mengucapkan tidak demikian Terus diajari Nah Ada juga anaknya yang tidak bisa mengucapkan ro, Biasanya lo, Nah Rho Nah eh, Ini banyak Sudah diajari Setelah nanti akan bisa Nah Tepukkan analisanya yang Nah Tidak lancip Atau tidak menyentuh Lantai kelan atas Sehingga tidak bisa mengucapkan ro, Biasanya lo. Nah Sudah diajari semampunya Nah Kalau emang tidak bisa Nah Cara membacanya dari arah kanan menuju kiri Nah dari kanan ke kiri Langsung nah, Dalam masyarakat juga demikian Di Kanan ke kiri Taip. Setiap murid Membaca dengan benar pada masing-masing kolom Maka guru langsung memberikan Sanjungan seperti Wah bagus Pintar Masya Allah terus Dan sebagainya Karena sifat anak masih suka dipuji Maka dengan pujian ini, insya Allah mereka lebih semangat untuk belajar. Nah, jadi dipuji setiap, setiap kolom misalnya baca a a, masya Allah, a b, stamir, wahkar, ba wasil, wahkar, disanjung. Jangan dibiarkan. Biasanya kalau sudah ada sanjungan ini akan semangat belajar, semangat belajar. Jadi kalau di kerta malas, malas untuk belajar ini sudah baik. Nah. Kalau murid salah Kalau murid salah dalam membaca Maka gurunya hanya mengingatkan Seperti perkataan Masa begitu Awas Coba ulangi lagi Atau yang lainnya Atau memberikan titian ingatan Misalnya Kalau ada titikan Titiknya dibaca apa Akan tetapi kalau dengan Tahapan ini masih belum bisa membaca, maka guru baru mengingatkannya. Nah, jadi diingatkan dulu. Kalau sajalah langsung ditegor, ingatkan dulu, baru nanti kalau tidak bisa, nah, kita berikan talkin atau kita berikan contoh. Nah, Lalu dilarang keras bagi seorang guru untuk menghina muridnya ketika salah dalam membaca. Tetapi sebaliknya, guru memberikan dorongan dan motivasi agar murid terus semangat untuk belajar. Oke. Dan guru yang suka marah, mencerta dan menghina menyebabkan murid malas untuk belajar. Ini juga menjerob. Jadi kalau guru sering menghina dan nah, suka marah, itu yang bikin murid, abah murid ini malas untuk belajar. Usahkan disanjung, disanjung dengan baik. Kemudian jangan sampai banyak dihina. Nah, baik. Murid-murid yang sedang menunggu giliran untuk membaca hendaknya diberi tugas seperti menulis halaman yang mau dibaca, menyalin tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Bisa juga guru menulis hadis, doa-doa, syair. Kemudian murid disuruh menulis ke dalam buku tulisnya. Tujuannya agar murid menggunakan waktu dengan baik dan tidak mengganggu proses belajar-mengajar setelah selesai menulis guru memberikan baik-pernilaian pernila jadi murid hendaknya punya buku uh, daftar uh, punya daftar untuk menulis doa-doa atau menulis yang mau dibaca atau mengganti nah misalnya ini aba disuruh nulis dengan bahasa Indonesia aba atau kita tulis bahasa Indonesia disuruh ganti ke dalam bahasa Arab nah yang tulis a bahasa Indonesia kemudian b mereka disuruh nah, mengganti ke dalam bahasa Arab tujuannya agar mereka tidak rame tidak rame dan bisa memanfaatkan waktunya dan sebaik-baiknya nah lalu diharapkan pula jangan sampai pindah ke dalam ke halaman setelahnya sebelum itkon atau mantap dalam membaca Karena semakin tambah halaman, maka semakin sulit bacaannya. Nah tidak boleh pindah. Karena kalau halaman lima misalnya tidak bisa baca, maka tidak mungkin bisa baca halaman sepuluh. Bila Masya Allah. Nah. Bila Yesya Allah, maka tidak akan bisa baca. Jadi kalau sudah halaman lima tidak mampu, sudah diulangi lagi. Karena tidak akan mampu lagi untuk membaca halaman sepuluh. Nah, ini bertahap dari yang mudah menuju yang sulit. Nah. Ketika murid selesai membaca, maka guru memberikan penilaian hasil bacaan tersebut di kartu santri pada halaman terakhir masing-masing jilid. Dengan menulis nama guru, halaman keterangan hasil bacaan dengan tulisan lanjut atau ulang. Jadi bisa dilihat halaman terakhir situ. Nah, kenapa kita jadikan satu? Nah, dengan buku supaya tidak hilang. Nah, jadi kalau mau bikin sendiri juga jadi masalah. Nah, Tujuannya jangan hilang saja. Kalau nah, diaman jangan diharap. Nah, diaman nah, jadi kartu ini tidak bisa tinggal mungkin hanya sepekan sudah ganti lagi ganti lagi terus nah, kita bikin. Masuk juga anak laki-laki. Kalau -laki. anak laki-laki tidak bisa membawa kartu. Nah, jadikan satu. Nanti kalau sudah tamat kemudian mau dijadikan buku ini untuk adiknya. Kalian bikin sendiri aja sudah. Tempelkan di sini. Nah, bikin sendiri. Tempelkan. Jangan jadi masalah. Atau kalau membuat kartu sendiri, bikin kartu sendiri. Baik. Beriteria penulisan hasil bacaan disesuaikan dengan kemahiran bacaan si murid. Cara membacanya tidak harus satu halaman. Bagi murid yang mampu membaca dua halaman, diberikan kesempatan dan sanjungan agar bisa cepat menyelesaikan pelajaran. Demikian pula jika murid sangat berat untuk membaca Maka boleh membaca setengah halaman. Nah, jadi tidak harus satu halaman. Jadi boleh setengah halaman. Nah, tapi yang baik kalau disamakan. Kemudian kalau membacanya salahnya satu halaman, ini setengah halaman, bikin mangkal juga. Jadi boleh bikin malas. Bagaimana? Saat ini, itu membaca satu halaman saya enggak. Nah, boleh membaca. Nah, ini kalau yang biasanya satu halaman ada yang membaca dua halaman, yang lainnya juga pengen untuk bisa membaca dua halaman. Hal ini termasuk cara yang bagus. Semangat. Nah, sabaqah. Baik. Sebaiknya masing-masing guru hanya mengajar maksimal 10 orang supaya bisa lebih bisa terkondisikan. Nah, lebih bisa terkondisikan. Kalau lebih ini kalau dalam tempo 1 jam. Tapi kalau 2 jam bisa ngajar 10 orang. Nah, bisa ngajar eh 2 jam boleh eh 20 orang. Kalau 1 jam cukup 10 orang, kalau 2 jam bisa 20 Haka tergantungnya. penting murid bisa baca secara keseluruhan. nah, lalu bila murid jumlahnya terlalu banyak, maka bisa dengan sistem klasikal. namun sistem ini kurang efektif karena jauh dari struktur kemampuan yang berbeda serta kurangnya waktu, kurangnya waktu mereka untuk bisa membaca dengan baik. nah, jadi tidak mungkin kemampuan satu kelas ini sama. jadi makanya Karena berbeda-beda dari kemampuan ini Maka kita bikin tadi Ada sebagian yang sudah naik Sebagian yang belum Kita bikin sama nanti Murid-murid yang pintar Yang jenuh Murid yang bodoh Terus tidak bisa Yang dibikin 6 nah, nah, Kadang-kadang satu kelas Ada yang jadi 5 Ada yang jadi 3 Ada yang jadi 1 Semua dengan kemampuannya masing-masing Nah, Bagi murid yang baru masuk tidak harus membaca mulai dari jilid yang pertama Karena kemungkinan Dia sudah belajar sebelumnya Maka guru mencoba untuk menguji bagi Bagian imtihan Di akhir-akhir Di akhir masing-masing jilid Dimulai dengan imtihan jilid pertama Kalau lulus maka diuji jilid yang kedua Kalau tidak mampu Maka murid tadi mulai membaca Awal jilid kedua dan begitu seterusnya Nah jadi Langsung diuji Kalau ada murid baru langsung diuji bagi imtihan misalnya halaman jilid 1, halaman 28 nah, seru baca itu kalau tidak mampu membaca halaman 28 berarti dia harus mulai dengan awal pertama jilid pertama ini, dari halaman pertama nah tapi kalau mampu membaca dengan lancar, kita uji dengan jilid kedua nah, pada intihan juga nah, jadi diuji dalam halaman 32 misalnya. Nah. Kalau tidak mampu, berarti dimulai dengan jilid berapa? jilid berapa? 1 atau 2? Senin 2. Karena jilid 1 sudah selesai sudah. Nah, sudah mampu membaca. Nah, kalau mampu lagi kita uji. Nah, pada jilid ketiga bagian ujian. Oke, ujian. Nah, kalau tidak mampu, berarti dimulai dengan Awal jilid ke tiga h oh, karena mungkin ada murid-murid yang baru yang sudah belajar sebelumnya. Kalau dimulai dengan jilid satu kembali jenuh, malas untuk belajar ini kenyataan. Nah, baik. Lalu sistem dari pengajaran jilid satu ini lihat sistem pengajaran secara umum pada pembahasan sebelumnya. Terus berlaku sistem pengajaran secara umum terus berlaku. Nah. Baik cara membacanya dengan sangat pendek, tidak boleh dibaca panjang karena faktor kesalahan ini membuat murid tidak bisa membedakan mana bacaan panjang atau biasa cepat atau bacaan pendek pada jilid berikutnya. Jadi harus betul pendek pada jilid satu ini. A, B, Na, Na, Ta, Ta, Hka. Ini kalau terbiasa dengan A, B, Ta. Masuk jilid kedua nanti pada bagian Mudut Nah pada halaman 12 jilid 2 Tidak akan mampu Nah jilid kedua ini tidak akan mampu Membedakan mana bacaan yang panjang Dan mana yang pendek Yang terbiasa dengan bacaan panjang-panjang Ini biasa nanti anak-anak akan kalian jumpai Nanti atau orang tua Yang baru belajar Terbiasa dengan bacaan mat Ah, Kalian berpikir tadi, ba, ta, nanti masuk di sini tidak bisa, tidak bisa bedakan. Makanya dari awal ini harus dengan pendek-pendek. Walaupun hurufnya bersambung, ba, kh, ma, la, ha, ba, pendek-pendek sekali supaya tidak keliru ketika masuk pada jilid kedua bagian al-Mudhuq. Nah. Pada baris yang terakhir, kembali disuruh membaca tanpa melihat tulisan atau dinamakan dengan menghafal. Nah, wahala asan daripada sistem menyanyi. Nah, sebab sistem menyanyi, al-Qur'an ini sudah melarang. Mianna si majus terlaluh al-hadith filiudilang sabillallah. Iqoeril. Jadi antara manusia ada yang beli, nah, yang beli. Nah, lahu al Perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah swt. Diahjai dengan nyanyian. Kalau besar jadi penyanyi bukan menjadi qari al-qur'an. Nah, sehingga banyak pula orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an justru jadi penyanyi dan tidak akan terkumpul. Tidak akan terkumpul. Nah, kitabullah dengan Qur'annya setan, nyanyian di Qur'an Syaitan Nah. Tidak akan terkumpul orang yang suka Al-Qur'an dengan suka nyanyi. Limahala wa imahala. Nah, kalau orang sudah Al-Qur'an dicintai akan meninggalkan ini musik-musik nyanyian. Yang jelas tafsir Abdullah Abbas memasukkan nilainya bahwasalah wal hadis perkataan yang sia-sia adalah nam al-ma'azif nyanyian musik, musik. Nah, ini perkataan yang sia-sia yang digunakan untuk menyesatkan dari Allah Subhanahu wa Itu banyak orang yang suka Nah, menyanyikan musik-musik jatuhnya ini ke perzinahan. Ini kenyataan. Tidak ada istilahnya nada dan dakwah. Nah, bagaimana nada dan dakwah? Dakwah itu tauqifiyah. Harus dari sononya Laa ya subhanil ummah laa ma salaha Tidak akan. Nah, baik umat ini ditwali apa yang baik di masa-masa atau umat sebelumnya malamnya kun yaum aidin fa la yakun yaum dinah kalau pada hari itu bukan agama jadi zaman sahabat bukan agama maka pada hari ini bukan agama kata Malik rahimahullahu taala Imam Malik tidak mungkin kita berda'wah Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyian nah, hanya sekedar mengumpulkan orang tapi orang-orang yang penakut yang pengecut yang akan menghancurkan syariat Islam. Nah, tidak bisa karena dakwah. Nah, Islamiyah itu tauqifiyah. Kemudian, bukan juga dengan hadis-hadis hadis yang maudhu palsu. Sebenarnya orang itu adalah orang terbelihiin, yang mereka banyak memakai hadis palsu. Nah, atau orang, -orang sufiyah. Yang memakai selawatan-selawatan dengan menyerukan nada-nada dangdut. Nah, ini kenyataan juga. Bahkan puji-pujian ini yang beredar terus berganti, berganti lagu sesuai dengan perkembangan nah, zaman, lagu-lagu musik, lagu-lagu apa dan nyanyian dari para penyanyi itu terus ditirukan, dibikin selawatan. Nah. Juga hatroh masuk di sini juga bahkan para penyanyinya ini terus mengikuti perkembangan. Jika tidak mengikuti perkembangan, tidak akan laku hatrohnya. Nah kenyataan kita lihat juga di Ponorogo, Miliang hatroh. Nah juga berkembang di Sampung. Nah dan lain-lainnya. Jadi terus mengikuti nah perkembangan zaman. Atau dengan lagu-lagu baru Kalau tidak Maka hadirannya tidak akan laku Nah Baik Kemudian tidak boleh dikenalkan Bacaan Fathah Alif ba Dan seterusnya Akan tetapi cukup membaca secara langsung Karena sistem ini akan memberatkan si murid Padahal jilid ini Tidak ada harokat kecuali Fathah Setelah itukan baru pindah ke harokat lainnya Halaman terakhir bab imtihan dengan memperhatikan perbedaan huruf satu dengan yang lainnya, karena kesalahan ini kadang-kadang bisa merubah arti. Jadi bisa terlihat situ kesalahan pengucapan bisa salah arti. Halako artinya apa? Halako, ha? Mencukur. Halako menciptakan. Halako menutup. Nah, syakaroh mabuk. Syakaroh bersyukur. Nah, shoharoh es, nah? Sahara Feslah sahara sahara. Hmm? Nah Misalnya dia sahara Dari kata sahara Nah Sekali lagi banyak perbedaan di sini Kalau tidak bisa bedakan satu lainnya Maka akan beda arti Tidak boleh kita ucapkan Egalah Rasulullah Tarang Yaman Tarang Dhamma termasuk juga Bilang Kala Rasulullah SAW Bilangnya Gala Rasulullah SAW Gala Katanya Gala Rasulullah SAW Gala Nah Rasulullah SAW Nah Maksud juga Orang-orang Jawa Biasanya nanti Nangat sama Manmud Nah Nangat Manmud Pakai NG Karena biasa mengucapkan ngalor nidur Ngunung ini Ya tidak Jadi kalau tidak dilatih dengan A Biasanya ng Alhamdulillahirrabbil ngalamin Karena biasa mengucapkan nangat Sama menungut Juga ngalor ngidul ngunung ini nah, Jadi usahakan Dari awal ini Dilatih dengan bacaan yang benar Tuh, Sekarang kita terapkan nah, Ini HPnya bermacam-macam Ada burung, ada musik Ada Nah banyak salah jadi sudah kaya. Nah. Nah. Tapi kaya jangan nah. Jangan berbangga dengan orang kaya nah. Innamatum sarum atau zakum nabitu'faikum. Nah. kita lihat pada halaman kedua nomor 1. Nah. Terapkan. Ustaz lagi guru hanya memberikan contoh. Nah, baris pertama saja. Yang lainnya nanti murid yang membaca sama-sama a ba amian a ba nah. sudah bisa baca murid suruh membaca jadi dari bawahnya ini semuanya yang murid yang baca coba bawahnya sama-sama mulai Dulu sekali lagi tamam tamam طيب wasil tamam Masyaallah. Abaaba. Ayolah. Tamam. Abaaba. Masyaallah. Istamir. Tamam. Abaaba. Ayolah. Wa? Abaaba. Wasil. Abaaba. Istamir. Nah bagian terakhir dihafalkan Aba, Aba, Aba Sama-sama Aba, Aba, Aba Masya Allah, pintar sekali nah. Jadi setiap kolom Usahakan apa? Disanjung, jangan diam Kalau diam nanti biasanya Aa Masya Allah aba. Kemudian diam Kira ini gurunya sakit gigi apa? <tik> nah apa ngantuk? usahakan terus sanjung masyaallah nah. Kalau enggak percaya dicoba nanti. Hatta sama istrinya. Hah? Atau suaminya yang belum bisa baca, istrinya yang ngajari. Nah, bisa sanjung masyaallah. Nanti akan diberikan kalung nanti. Nah. Baik, lanjutkan barahan ketiga. Ba ta, jamian? Ba -ta. Saya lagi pendek-pendek karena biasa nanti murid berpikir ba ta ba ta seperti orang Jakarta ba ta nah jadi mana mau ke mana nanti tambah semuanya jadi mama mau ke mana bukan ba ta tapi ba ta diam tapi bawahnya sama-sama mulai Masya Allah wasil ba ta ayo wasil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 Jadi kasih sanjungan terakhir nanti. Nah, jangan sampai digertak-gertak. Dasar anak kebo. <laughs> saya anak kebo, bapak-bapaknya kebo. <laughs> nah, kalau saya anak kebo, bapaknya juga kebo. Saya kebo kecil, bapak kebo besar. <laughs> iya ndak? Orang Ambon dasar monyet. Nah, gitu orang Ambon. Orang Yaman himar atau Orang Yaman biasa begitu sampai kepada anaknya sedih, ya, takal nah, gitu. Kalau perempuan kalbah biasa, nah. di zaman itu biasa demikian. Nah, termasuk yang paling mirip orang ambon, orang ambon paling mirip orang orang yaman. Nah. jadi kalau di yaman terdengar dengan himar atau dengan kalb itu perkara yang ada di disana ini. Nah. bahkan kalau muridnya nggak bisa, nggak ya, apa-apa coba lihat HKA dimasukkan sini kemudian di kini kan keraskan sehingga luar biasa sakitnya ya ndak ya, diaman begitu terus di nah injek dengan kekuatannya luar biasa atau dibukuli sampai nanti enam tongkatnya pecah itu biasa diaman nah, sistem ini justru muridnya semakin bandel ternyata nggak pecah dicoba aja ada murid nanti atau ada anaknya yang dibikin kekeras, ada keras, yang satunya dibikin tadi. Coba nanti, kira-kira yang baik ke mana? Nah, Belajar, dicoba aja. Mungkin di dalam rumah kayak kucing. Tapi kalau di luar sudah. Nah, di rumah kayak kucing, jadi malu-malu. Nggak nah, ada majikannya sudah. Makanan disikat habis ya, dah. Makanya malu-malu kucing, ya, dah. Di depan orang tuanya haga tunduk tali di tempat lain sudah nyuri. Kenyataan. Saya amati begitu Dari kenyataan Orang-orang Yaman yang bersikap keras Kepada anak-anaknya Justru anak anaknya semakin bandel Nah Bahkan Masya di Yaman sendiri Ketika para pengawalnya ini Yang mukul istilahnya yang para masya ini nakal-nakal Ketika diajari Waktu itu oleh Mahmud Urduni Nah Ini Anak asyik, tidak perlu saya sebutkan siapa ini Nah disuruh Nah pergi, karena Bikin nah, Kekacauan Tiba-tiba datang bawa batu segini nah, Lemparkan ke temannya ke nah, punggungnya Nah, ya. nah ini nyata, Karena terbiasa dengan kekerasan tadi Jadi upayakan Dengan lemah lembut Nah Jadi fa'ah wallahi ma'adrobani Walasatamani Nah, wala kahrun demi Allah sunnya Rasulullah SAW tidak memukulku tidak mencelaku nah. tidak Mula berbuat kasar kepadaku Rasulullah SAW alaihi Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas kazarik tidak pernah dicerca oleh Rasulullah SAW nah padahal laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah bikum ah uswatun hasanah nah kita tiru kalau oh, bagaimana dengan muru, allahakum, bersalah, maukah benar, seratus ini, seribu aneh, maukah benar, Ini kalau memang dalam tahapan tidak bisa, tahapan yang sudah dibikin lemah lembut tidak bisa dibukul, karena ada anak-anak yang kalau tidak dibukul tidak mau, tidak mau belajar, sebagian demikian. Tapi kalau banyak dibukul justru semakin jauh. Nah, ini berlaku untuk apa dari awal jilid pertama eh, awal halaman pertama ini sampai terakhir sama. Nah. Jadi pengajarannya sama semuanya. Ya. Nah. Masuk ke jilid 2. Selesai sudah. Baik. Nah. Misal nah. nah, bisa juga tergantung dari muridnya. Karena menurut biasanya akan berpikir, kalau taman kawak kawak mungkin, taman kawak kawak mungkin, tapi untuk taman kanak kanak sulit ya, tidak. Tahu ini taman kawak kawak ini orang, orang sudah dewasa ini sudah belajar ini termasuk kalian taman kawak kawak. <laughs> kalau taman kanak kanak mungkin kesulitan berpikir dulu, ba mikir, nah, di kesulitan. Kalau bisa, alhamdulillah.